Pada harta kita ada hak orang fakir dan miskin Karena itu kita berzakat Disebut zakat karena dia menyucikan jiwa dan harta kita Zakat tidak merugikan bagi yang mengeluarkannya Bahkan harta kita menjadi berkah